Harta itu selalu bergerak. Tanda daripada hidup itu adalah bergerak. Orang yang terus bergerak, menambah ilmu, menambah guru. InsyaAllah ini ada orang-orang yang barfuk. Orang-orang yang selalu diangkat oleh Allah. Bukan menjadi orang yang majelur, yang terseret-seret. Orang yang marfu, yang diangkat Allah itu adalah orang yang selalu mengimpun pengetahuan Mengimpun persaudaraan ya Mengimpun seluruh apa yang bisa dilakukan untuk kebaikan Pada kesempatan tausiah yang singkat ini Saya ingin sharing tentang Bahagia dengan hati yang bersih Bicara tentang hati yang bersih Menjaga hati yang bersih Ini kita sudah hafal ayatnya ini Selalu kita baca Mungkin dalam salat- salat kita A'udzubillahimineh syaitanirrojim Kodaflahaman Tazakkar Wadakaros marobbi Tazallah Sungguh-sungguh Beruntunglah Orang yang terus-menerus berusaha Untuk membersihkan hatinya Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Karena memang hidup kita ini mudah terkontaminasi Oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita dengar, oleh apa yang kita kenal, oleh apa yang kita tonton dan kita baca Mudah terkontaminasi, jadi tugas kita sebenarnya setiap saat itu harus membersihkan Dari penyakit-penyakit hati yang mengganggu kehusyukan, kenikmatan beribadah itu. Apa contohnya penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan supaya kita menjadi orang yang dibahagiakan Allah? Yang pertama, penyakit merasa orang yang paling ngerti sehingga dia jadi sombong. Penyakit merasa orang yang paling benar Dia borong semua kebenaran Orang lain semua salah Harus disingkirkan ini Penyakit merasa paling tahu, paling benar, paling ngerti Ini yang menjadi bibit-bibit ekstremisme Bapak Ibu Orang menjadi ekstremisme dalam agama itu Bukan karena dia bodoh Tapi karena dia merasa dia tahu paling tahu orang lain nggak ngerti ini saya sebenarnya mengutip dari profesor dr Yusuf Korbui yang menyebabkan orang ekstrim dalam beragama itu karena pengetahuannya setengah setengah pengetahuan setengah setengah ini membuat orang lain jadi terdakwa dia jadi hakim yang tunjuk tunjuk salah salah Kamu neraka, kamu beat up, main tujuh Ini kata Prof. Yusuf Korbowi ini karena pementahuan yang setengah-setengah Nah, dalam konteks tas kiatun membersihkan diri, buang itu Penyakit yang merasa paling ngerti Penyakit memborong kebenaran hanya milik dia Supaya kita ada rasa humble Ya rasa tawadu, kita terus belajar Ya imam toerani gurunya 1.500, imam bukhori gurunya 1.000. Ini kita gurunya baru dua, baru tiga. Udah merasa paling tahu, buang itu penyakit-penyakit merasa lebih lebih tahu. Jadi sombong. Ya. Apalagi yang mau dibuat Ya mudah resah, mudah kecewa, mudah sakit hati. Oh aina Allah mana Allah yang selalu kita ucapkan itu? Apa arti ucapan La ilaha illallah Sehingga orang yang paham La ilaha illallah ini tidak pernah Terlalu sedih berkepanjangan Tidak ada cepat kecewa Karena arti la ilaha illallah itu Bukan sekedar Tidak ada Tuhan selain Allah Arti la ilaha illallah itu Tidak ada yang paling membuat kita bahagia Kecuali Allah Tidak ada yang Sebagai driver kita kecuali Allah Tidak ada yang paling kita tuju Cuma Allah Yang paling kita Rindukan yang paling kita cintai Allah Yang paling kita utamakan Allah Ini Buktinya Allah dalam Al-Quran menyebutkan Nahmu awliya fil hayati dunia Wa fil asur yang menjadi wakilmu Menjadi pendampingmu Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini Jadi penyakit penyakit hati itu harus dibersihkan. Tadi imam kita baca, dibaca ayat tadi oleh imam kita tadi, misalnya wa min Dan diantara manusia itu kata Allah, ada yang mencari tandingan-tandingan Allah ya Anda ada itu tandingan-tandingan Allah dia ciptakan pula tandingan Allah Bagaimana cara dia menantang Allah mereka terlalu berambisi terlalu cinta yang berlebihan kepada yang mereka miliki sehingga cinta mereka kepada yang mereka miliki itu sama seperti mereka mencintai Allah sama saja cinta kita sama dengan yang kita miliki dengan cinta kita kepada Allah itu sudah menjadi ada ada itu menantang Allah itu sama saja kita mencintainya level cintanya sama itu sudah menantang Allah konon lagi kita lebih mencintai yang kita miliki daripada mencintai Allah itulah seluruhnya penyakit penyakit hati itu Penyakit terlalu berambisi memunculkan rasa rakus, stama itu yang mau dibuang karena itulah kata Allah dalam firman Allah itu bahagia orang yang mampu menyingkirkan itu prasangka-prasangka lo ini dimiliki bukan hanya orang yang kurang beribadah orang yang banyak beribadah juga kadang-kadang muncul prasangka-prasangka itu ya Allah perasaan Saya sudah banyak beribadah, tapi kehidupan kok begini-begini aja. Saya sudah ikut majelis talim. tetangga banyak yang ikut majelis talim. salatnya juga enggak jelas. Kehidupannya kayaknya aman-aman aja. Nah ini udah mulai persamkan-persamkan dulu itu. Baru beribadah sedikit udah mau mengatur-ngatur allah. Inilah yang harus dibuang penyakit-penyakit itu. karena itu Rasulullah dikenal pribadi yang sangat bersih hatinya dalam ucapannya dia mengatakan Ya Allah, bagiku apapun yang datang darimu, sama saja buatku sama baiknya Ya Allah karena sesuatu yang datang darimu pasti baik, nah ini dia di dalam kitab Al-Hikam Imam Ibu Nuwato'illah itu menulis luar biasa mudah-mudahan ini menjadi kunci kebahagiaan kita kunci bagi yang ingin memiliki hati yang bersih dalam ridha Allah. Apa katanya? Di dalam kitab ahli kami itu, min Di antara orang-orang yang terlalu menggaransi, merasa dijamin oleh ibadahnya, merasa dijamin oleh ibadah pula. Terlalu Yakin dan merasa dijamin oleh ibadahnya Padahal kita memang beribadah itu kan harus maksimal Tapi jangan merasa dijamin oleh ibadah kita Kalau kita merasa sudah dijamin oleh ibadah kita Udah kita merasa apalagi Saya sudah beribadah, apalagi Itu tuh orang yang kurang beribadahnya Bisa apa dia? Muncul sombongnya Kalau dia merasa dijamin oleh ibadahnya Sementara orang yang hatinya bersih semakin banyak beribadah, makin hawa sedia, makin kurang, makin bersyukur kepada Allah. Jangankan bisa beribadah, bernapas pun kalau Allah nggak kasih, tidak bisa kita apalagi untuk rukuh, sujud. Jadi ibadah itu yang kita laksanakan, itu jangan kita jadikan sebagai jaminan kita. Sehingga membuat kita nanti menuding-nuding orang kamu, zikirnya berapa, baca Qur'anmu berapa, sombong. Di dalam kitab Al-Hikam ini Orang yang sudah Seperti ini nanti lama-lama Nuksonur rojak dia Lama-lama harapannya sama Allah Jadi turun terus, capek sendiri dia Nuksonur rojak Hilang harapannya, berkurang harapannya Sama Allah Padahal inti daripada ibadah itu adalah Memupuk, memelihara Menghidupkan harapan kepada Allah Bukan semakin turun Kalau semakin turun Itu yang tadi itu saya sudah beribadah ya Allah tapi ujian kok nggak berhenti berhentinya ya eh, datang datang terus ah ini udah berburu-buru sangka sama Allah padahal hamba-hamba Allah yang semakin dekat sama Allah ujiannya justru semakin banyak kita yang ibadahnya bukan setingkat wali sudah merasa mau mengatur-ngatur Allah inilah pentingnya membersihkan hati dari persangkaan-persangkaan itu ayo dahwujud di zalal apalagi kalau dapat ujian makin bukan cuma hilang harapannya makin lama-lama nah, udah nggak mau tahu lagi dia sama aja begini-begini terus Malah, apalah artinya ini ibadah-ibadah begini nah, ini. makanya dibutuhkan pemahaman bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai hamba ini dan Rasulullah mengajarkan kita dalam doa doanya itu ya Allah aku ini hambaMu ya Allah Allah mainnya abdulku aku ini hamba ini ini bisa diucapkan begini karena kesadaran posisi sebagai hamba dan hati yang selalu berbaik sangka dengan Allah atul ya Allah seluruh ketentuanmu itu pasti adil buatku nasiati biati, ubun-ubun berada dalam gegamanmu jangankan mendapatkan ujian yang datang terus-menerus hari ini pun kalau engkau panggil aku, ya Allah memang ubun-ubun berada dalam gegamanmu aku siap, ya Allah ini bisa diucapkan dari hati yang terus bersih hati yang terus punya harapan kepada Allah sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah musibah terbesar itu adalah ketika hilang harapan kepada Allah Allah pun sudah tidak rito lagi sama dia, itulah musibah terbesar. makanya dalam doa doa mereka, ya Allah, cukuplah balasanmu, ya Allah, kepada aku dengan rito nya engkau, aku menjadi hamba yang taat kepadaMu, ya Allah. Aku tidak minta yang lain. Asal engkau rido ya Allah, dengan ibadah ibadahku Engkau rito, aku menjadi hambaMu yang taat, cukup bagiku, ya Allah. Inilah orang orang yang selalu punya harapan kepada Allah karena dia sudah memahami arti nahmu awliyakum fil hayati dunia wa fil aku yang menjadi wakilmu kata Allah yang menjadi pendampingmu apalagi yang dikhawatirkan nah hati yang bersih itu dicontohkan lagi oleh seorang sahabat Omar bin Khattab apa katanya hatiku ini Sudah melihat Allah Seperti tidak ada lagi dinding penghalang antara aku dan Allah Tidak ada lagi hijab antara aku dengan Allah Siapa saja yang antara dirinya dan Allah Tidak ada dinding lagi Allah akan perlihatkan Berbagai macam Kerajaan-kerajaan di dunia ini dilihat Allah Kerajaan di langit pun dibuka sama Allah Kalau sudah diperlihatkan oleh Allah yang seperti itu Wah Hilang semua keresahan yang sepilih-sepilih Yang kita terus bawa-bawa Hilang ketakutan yang terus kita bawa Kecemasan Kenapa? <tuh> Ditunjukkan Allah oh, Semua kerajaan-kerajaan yang di langit dan bumi. Jadi rahasia hati yang bersih itu Efeknya kemana-mana hidup yang bahagia, berbaik sangka, yang rido, yang sehat, yang lapang, yang syukur, yang sabar, semuanya ada di situ. Makanya itu yang kita baca qad man man Sayangnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman, Islam, ihsan ini enggak seimbang. Kita terlalu banyak mengkaji iman, berapa rukun iman, nah berapa rukun Islam? 5 tiap hari dibahas, ya tahu dong. tapi kalau ditanya berapa rukun Iksan? ada berapa rukun Iksan? memang jarang dibahas padahal di dalam Iksan itu ada merokobah selalu merasa diawasi Allah mau berbuat apapun, ada Allah kalau takut, ada Allah hilang harapan, ada Allah merokobah ada mahabbah, cinta Ada alis, ada rindu, ada musyahadah Banyak itu rukun-rukunnya Sayangnya ihsan ini sebagai aplikasi Sebagai apa ya bahasanya Sebagai imbang lah dari iman Islam tadi itu Atau sebagai dalam tantaran aplikasi itu ya ihsan ini Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, walaupun engkau tidak dapat melihat Allah. Allah yang melihat engkau ini Allah. lam Ini ini ini intinya di sini. Mengapa ada orang yang kurang syahdu dalam beribadah? Mengapa orang mudah ngantuk dalam beribadah? Karena ikhshatnya ini belum jalan. Kalau ikhsatnya sudah jalan, semua hidup. semuanya dilakukan dengan penuh syukur dengan penuh rito. Tidak ada yang berat semuanya. Dilihat dari kacamata hati yang bersih tadi. Masih ucapan Umar bin lagi dari sahabat yang spiritualnya sangat hebat yang kata Rasulullah, kalau dia berjalan Dari lawan arah ada setan, kata Rasulullah Setannya cari jalan yang lain, ketakutan kalau ketemu Umar Itu hebatnya Umar Kalau kita malah sengaja mencari-cari di mana setan Kalau Umar, jalan setan ada, setannya lari Apa katanya? Ya Allah, kata Umar bin al Ini bisa kita contohin Tidak ada alasanku untuk tidak bersyukur atas rahmatMu ya Allah. Engkau berikan aku kesempatan hidup melihat semua indahnya alammu ini. Engkau izinkan aku menghirup udaramu, minum airmu. Nikmat apa lagi yang tidak aku syukuri? Bahkan sekalipun ya Allah, Engkau mengujiku dengan ujian kesulitan, ujian kepayahan, aku tetap harus bersyukur sampai berkali-kali. Dia sampaikan itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Aku selalu bersyukur pada Allah Lima kali minimal Sekalipun ujian kesulitan datang Para sahabat bertanya-tanya Apa-apaan ini? Orang bersyukur saat datang nikmat Ini orang bersyukur saat ujian kesulitan datang Lima kali pulang lagi Ditantang sama sahabat Apa alasanmu bersyukur ya Umar Sampai lima kali saat ujian kesulitan datang Nah itu tadi Karena Umar memang sudah hatinya bersih, hatinya penuh harapan kepada Allah, hatinya selalu rito, hatinya selalu tawakal kepada Allah. Lima kali yang pertama, aku bersyukur saat datang kesulitan yang pertama, karena Allah masih memelihara iman dalam diriku. Walaupun aku punya masalah keluarga, punya masalah pekerjaan, asal iman ini masih mantap di sini, asal aku masih bisa sholat, bisa baca Qur'an, aku tetap bersyukur. Kalau Allah mau membuat aku murtad, aku mau bilang apa? Silakan ujian datang, aku masih menjadi muslim. Ini nikmat yang paling berharga yang mau dibawa mati ya iman ini. Kalau ujian-ujian yang lain kecil. Asal jangan iman ini dicabut. Musibah terbesar kalau dicabut nikmat dan aku masih tetap dijaga oleh Allah Iman, Aku bersyukur. Ujian terus datang asal jangan diuji Dengan urusan keimanan Nah ini kita sekarang ini banyak diuji uji dengan urusan keimanan kita Ada seorang Bahwa calon istrinya Di hadapan Papa mamanya Papa ini calon menantu papa dan mama Tapi dia mengmuslim pa Menguslim pa, gimana apa-apanya, lah kan kamu yang mau pakai, kamu udah dewasa, silahkan, itu pilihan kamu, tanggung sendiri kalau ada apa-apa, ya silahkan, kan kamu yang mau hidup sama dia, ya Allah, seharusnya disinilah momentum seorang ayah, menjaga, ya Betapa keimanan itu sangat penting. Yang satu iman saja ber, ber rumah tangga banyak problem banyak masalah, apalagi yang beda agama. Ini orang tuanya menganggap Kesan tidak penting begitu. Jadi ini kita bisa contoh masalah akan terus datang banyak masalah terus datang. Tapi katakan ya Allah. Robbanalatuzik kuru bana baqadilhadayatana wahbila nabiladongkor cabut setelah kau berhidari ya buku libal kulub sabit kolbi halal ini khuatu atif ini kata Umar, inilah hati yang penuh harap pada Allah itu jadi ujian yang datang kecil aja semuanya masih beriman, masih muslim kebahagiaan apa? hidup di dunia ini berapa? rata-rata 60-70 kalau sudah dalam keadaan beriman, menjaga iman dipanggil Allah, hidup kekal Hidup yang kekalahan limitir jika dibanding 60-70 Kayak sedetih aja yang 60-70 Makanya jaga iman Yang kedua kata Khattab hat Dari hatku yang muncul dari hati yang bersih itu Aku bersyukur yang kedua saat ujian kesulitan datang Kenapa? Yang kedua Karena Allah Dengan ujian yang diberikan Allah kepadaku Itu tanda-tanda Allah menghapuskan dosa-dosa kenapa aku tidak bersyukur saat aku dapat ujian dan dengan ujian itu dosaku dihapuskan oleh Allah kita sendiri Bapak Ibu kalau dihapuskan dosa-dosa kita bahagia enggak bersyukur enggak kita bersyukur banyak dosa-dosa kita yang kadang tidak mempan hanya dengan istighfar kadang-kadang harus diuji dulu dengan kesulitan dengan musibah supaya dosa itu dicabut itu janji Allah seperti itu banyak dalil-dalil yang mengatakan ujian yang diberikan kepada manusia itu untuk menghapus dosa-dosa Alhamdulillah yang ketiga kata Umar bin Hattab saat datang kesulitan itu ya tentu saja ucapan innalillah juga nggak lupa ya karena setiap orang yang beriman selalu dan setiap datang musibah baca innalillahi wa inna ilahi Dan ini sudah melampaui itu. Ini innalillah tetap dibaca, tapi syukurnya juga tetap dilakukan. Apa syukur yang ketiga saat ujian kesulitan datang? Alhamdulillah atas ujian ini Allah. Karena setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita pasti diganti Allah dengan yang lebih baik, pasti diganti Allah dengan kenikmatan yang lebih panjang. Ini kenapa kita harus bersyukur? Karena itu di dalam hadis Rasulullah, Rasulullah mengajarkan Kalau kita diuji oleh Allah Baca Allah majir fi musimati wakhlubni khairan min haya Allah Berikan balasan dari musibah yang aku alami ini Dan ganti dengan yang lebih baik Janji Allah begitu Dan Rasulullah mengajarkan itu Ini Alhamdulillah yang ketiga Kita bersyukur Aku bersyukur kata Umar Karena ujian kesulitan itu akan diganti Allah dengan yang lebih baik Yang keempat Kenapa dia bersyukur saat ujian kesulitan datang Karena inilah cara Allah Inilah cara Allah Untuk menaikkan kelas Kelas atau level keimanan Kalau orang sekolah Tidak mungkin naik kelas Dia kalau nggak diuji Kalau tak ada ujian dia tak naik kelas dalam dalam kehidupan ini dalam keagama dalam Islam di dalam apa yang kehidupan kita sebagai seorang Muslim kita tidak mungkin juga naik kelas kalau tidak datang ujian dulu banyak itu ayat-ayat yang menunjukkan tentang itu sebut saja misalnya Al-Bilal Sholatul Rojim Al-Hasiban Nasu Ayat Roku Ayatul amanah ayuh apakah mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedang mereka sedang mereka belum diuji ada seorang istri seorang istri yang sangat cantik sekali jadi pembicaraan satu kampung saking cantik tapi istri yang cantik ini diuji Allah bagaimana Allah mengujinya diuji dia dengan punya suami Suaminya mohon maaf Udah buruk rupanya buruk pula ahlaknya Apa yang mau dibanggakan begini Kata istri yang lain kalau lah suami kejam Tapi kalau ada manis-manisnya ganteng-gantengnya dikit Kuat-kuat juga sabar-sabarlah kita Ini apa yang mau dibanggakan Udah suami buruk rupanya Ahlaknya udah seburuk rupanya pula Katanya begitu Tapi istri yang cantik dan soleh ini Lalu dia bersyukur dengan memiliki suami seperti itu. Walaupun banyak kawan-kawannya menggoda, "Ngapa hidup rumah tangga dengan suami seperti itu? Kamu minta cerailah dari suami seperti itu nanti saya bantu kamu dapat suami yang yang pantas, yang lebih baik dari suamimu sekarang." Yang suami yang sekarang itu parah. Sedikit-sedikit main tangan. Dia main kasar gitu ya, omongannya menyakitkan. Tapi begitu tem temannya bilang begitu, disuruh minta cerai itu dia bilang bukankah agama kita mengajarkan tentang syukur dan syukur itu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan sabar, kata istri yang solehah tadi. Aku bersyukur diberi Allah wajah yang cantik Tapi aku juga harus bersabar punya suami seperti dia Biarlah ku jalani sisa-sisa hidupku bersama suamiku InsyaAllah Allah tahu Allah akan ganti dengan kenikmatan yang lebih panjang nanti Pada saatnya, bahagia pada waktunya Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah uh, bukti-bukti berapa banyak orang yang memiliki hati yang bersih sehingga harapannya terus dia bangun. Harapannya kepada Allah tidak pernah turun. Harapannya kepada Allah selalu mantap, tidak pernah tergoyahkan, selalu berbaik sangka, selalu ridho atas ketentuan Allah. Ini tentu saja bisa dibangun tadi dengan dengan hati yang bersih, tazkiyatun Tazkiyatun Nafs atau Tazkiyatun Hufus ini kajian-kajian Tazkiyatun Hufus ini Seharusnya menjadi Bagian penting Dari tambahan Kalau kalau kita belajar syariah Belajar fikih itu kan turunannya Dari Islam Nanti belajar syariah, belajar ibadah Nanti kalau belajar iman Belajar tentang sifat-sifat Allah Nama-nama Allah Tentang keyakinan Kepada Allah itu iman kalau ihsan ini kita sudah pada praktek bagaimana menjaga hati bagaimana supaya kita tidak memiliki sifat iri dengki tidak iri dengan rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain Ya kadang-kadang ada saja iri dengki muncul ini, ini, ini yang bisa kata Rasulullah menghapus membakar semua amalan-amalan jadi Kalau Kita kemarin dihebohkan mohon maaf berita-berita yang katanya kaum jihadis yang melakukan pembunuh diri ya. Ini saya terangkan juga kepada para mahasiswa. Sebenarnya di dalam hati ya orang ya tentu saja ya kita tidak menutupi banyak faktor kenapa orang bisa ekstremis itu banyak faktor. Ada faktor kecenderungan pribadi, psikologis ya, tentu ada faktor konspirasi global ekonomi politik tentu banyak faktor tapi yang mau saya bahas di sini faktor minimnya ilmu agama itu itu juga bisa membuat pelaku pelaku ekstrim minimnya pengetahuan agama setengah setengah saya masih teringat ucapan almarhum <tuh -tuh. Uh, imam besar istiqlal <tuh>. profesor Mustafa Ali Akbar, pernah jadi narasumber di sini banyak luar biasa apa katanya ayo siapa di antara jamaah mungkin dia geram udah, udah. siapa di antara jamaah yang suka menduding-duding suka bicara tentang furuiah yang masalah zikir apakah disirkan, kan disarkan ribut masalah sholat tarawih sekian ronggak ribut ini sedikit-sedikit bitah, mana ini yang suka-suka begitu datang kepada saya kamu berapa hadis yang kamu hafal kalau masih 100 kamu hafal, tahu usah ngomong kalau kamu sudah hafal hadis tentang usan ya seribu, baru kita berdebat kita. ini hafal hadis baru dua, tiga, udah gurunya cuma dua fanatik pula itu dengan guru yang dua itu katanya hanya Jadi saya kadang-kadang senyum sendiri Memang fenomena orang yang Setengah-setengah ini Dalam bidang agama Tapi merasa paling tahu, paling bersih Ini yang membuat Ini pelajaran taskiat dan nafsi itu Harus betul-betul kena Supaya kita hati-hati ya, Dalam Apa yang menjaga hati kita Boleh jadi dibalik kesalahan ritual Kita tersimpan Merasa lebih Lebih baik dari orang lain Merasa lebih suci rasa paling layak masuk surga dari yang lain, nah, boleh jadi itu ada di dalam diri kita ini tidak soal banyak kurangnya ibadah kadang-kadang semakin banyak ibadah pun itu godaan-godaan penyakit hati itu datang sendiri itulah yang harus dicegah itu makanya para pengkaji-pengkaji atau nafsi itu mementingkan ini ibadah-ibadah hati ibadah hati ini penting ya Abu Bakar Siddiq juga termasuk diantara sahabat yang ibadah hatinya luar biasa. Ya, dia sangat menjaga keikhlasannya. Ya, apa kata Rasulullah misalnya di dalam ucapannya itu, itu imannya Abu Bakar itu lebih buah lebih lebih bagus lebih tinggi daripada iman kebanyakan manusia. sampai sebegitunya dipujinya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Padahal Abu Bakar itu tidak terkenal dengan Misalnya dia wafat dalam keadaan berperang Atau yang kelihatan kalau soal bacaan Qur'an nggak lebih banyak, mohon maaf ya, Lebih banyak bacaan Qur'an sahabat-sahabat yang lain daripada Abu Bakar Saya pernah mendengar riwayat Utsman bin Affan itu baca Qur'annya Kalau sholat tahajud bisa menghatamkan 30 juz Usman bin Affan, Utsman bin Affan Tapi Abu Bakar, ya memang rata-rata Tapi ibadah hatinya jauh lebih bagus dibanding yang lain Karena itu Rasulullah mengatakan Sebegitunya, iman Abu Bakar ini lebih Bagus dari iman kebanyakan Itulah pentingnya ibadah hati Itu yang tadi, yang tadi tidak merasa lebih baik dari orang lain Jadi karena ucapan, karena pentingnya tazkiyatuh nafas itulah Ulama-ulama kayak Imam Ibn Nautaillah Kayak Ibu Gunung KW atau ulama-ulama yang lain itu banyak bicara tentang ini. Mungkin juga sangking geramnya.